Bagaimana kalau saya sudah terlanjur meminjam uang ke bank? Bagaimana kalau saya sudah terlanjur meminjam uang ke bank? Bagaimana cara bertobatnya, sedangkan cicilannya masih lama? Diselesaikan saja cicilannya dan menyesali akan hal tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa depan. Ya. Ada pun yang sudah terlanjur Itu diselesaikan saja semampunya ya. Yang sudah terlanjur diselesaikan saja semampunya Apakah mau dibayar Terus menerus secara kredit Maupun secara kontan ya. Yang paling penting disini Adalah Menyesali hal tersebut Dan bertekad Tidak akan mengulangi lagi ya, Di masa yang akan datang Baik